Selanjutnya hadis seperti Mak Abdullah bin Abbas. Kemarin kita bahas musnad bin Salat perustoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ya para orang kuraish. Karena sampai mengakhirkan salat perustoh itu salat asar, tadkala menggali kondak, menggali parit. Sudah kita bahas. Hadis setelahnya Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas Rabiul Anhuma berkata, nih, Ahatama Nabiulloh Sallam, Nabiulloh Sallam mengakhirkan solat Isya di itu solat Isya sampai larut malam di akhir malam, bukan di akhir malam di akhir waktu Isya. Nanti sebab, kapan waktu Isya itu sebenarnya akhirnya ada perbedaan nanti sini. Fakhrul Jaumar. Kemudian maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ya eh, dia keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian berkata as-salata ya Rasulullah salat wahai Rasulullah Ini setelah datang waktu salat wahai Rasulullah karena Sudah eh, terakhir itu waktunya sudah diakhirkan wa raqa dan nisa wa kemudian Umar bin Khattab mengatakan Uh, para perempuan dan anak-anak kecil telah tidur. Yeah. Ini apa salat wahai Rasulullah karena para perempu apa, perempuan dan anak-anak uh, kecil sudah pada tidur begitu. Fa kharaja rasuluhu yaqturu. Kemudian Nabi keluar dari kamarnya. Keluar dari kamarnya dan kepalanya atau rambutnya meneteskan air. Ya. Yeah itu Rasulullah setelah mandi intinya. Jadi mendengar suara Umar bin Khattab membangunkan mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Nabi keluar dan e, rambutnya basah. Maksudnya apa? Ya basah. Ber menetes air ya e, di rambutnya karena selepas mandi. Kemudian beliau bersabda ini di hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda laula an usyqa ala ummati. Seandainya dia tidak memberatkan umatku. Allah dan Nas atau ya, tidak memberatkan manusia. Lakmar tuhul dan sungguh aku ingin apa namanya memerintahkan mereka bihati solah hadhisan, memerintahkan mereka dengan solat ini, maksudnya solat isak, di, dikerjakan pada waktu ini, pada waktu sekarang, iaitu ya, pertengahan malam. Nah ini jika seandainya tidak mem, tidak me, apa tidak e, membani apa tidak memberatkan umatku atau manusia sungguh aku akan menyuruh mereka untuk salat di waktu ini di waktu malam ini. Nah hadis ini berkenan tentang apa? Yaitu hadis ini berkenan tentang bagaimana hukum mengakhirkan salat Isya. Iya, jadi hadis ini bukanlah tentang apa yang kita bahas. Bagaimana hukum mengakhirikan sholat isya atau di waktu mana dia ya, yang paling optimal untuk mengerjakan sholat isya? Apa di awal? Apa di pertengahan? Apa di akhir? Nah, ini bahas tentang hadis ini. Intinya di sini. Pada suatu hari, suatu malam, Nabi saw pernah mengakhirkan solat Isya. Hada dah bagasi rumah lain sampai sudah lalu malam begitu, sudah sampai pertahan malam. Jadi, ada bagasi rumah lain, maksudnya sudah malam sudah berlalu panjang, eh, sudah sampai pertahan malam. Dan sampai-sampai perempuan-perempuan ummahat kemudian subian itu sudah tertidur. Biasanya mereka menunggu sholat bersama Nabi. Kan ada muhasadah ada para sahabiah dia ya, rajin untuk ada sholat isya, ya sholat subuh juga tidak ya, tidak dilarang. Anak-anak juga ikut sholat. Tapi waktu itu sudah tertidur mereka menunggu Nabi tidak keluar dari kamarnya karena Menunggu nabi, keluar nabi keluar, berarti sudah langsung dikumandangkan uh, ekoman, ya. kemudian sholat. Nah, wami menilai salah um tokoh dan juga sebagian dari mereka yang tidak tahan untuk uh, menunggu dan tidak tahan uh, men, apa, melawan ngantuk sampai ada yang tidur sampai sudah uh, lalap tidur, ya, tidak larut malam begitu. Fajr ilahi kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyahu uh, anhu. Kepada Rasul S.A.W Kola As-Solah As-Solah mengingatkan Di depan uh, kamarnya beliau Ya solat Wahai Rasulullah Waktunya solat begitu isa. Dan sungguh telah um, tidur Perempuan, para perempuan, para wanita Dan para sibian dan anak, -anak kecil Sudah tidur Menunggu uh, engkau Wahai Rasulullah Sampai ketiduran begitu Untuk solat berjamaah Isya Saking setianya mereka menunggu Nabi nggak mau mendahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak ada yang berani sahabat untuk mendahului Nabi dalam sholat ya tidak ada yang berani kecuali ketika Nabi sakit maka Nabi memerintahkan ubah kerausidik supaya jadi imam ini isyarat isyarat kekhalifahan ya isyarat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sal meninggal maka selepasnya adalah menggantinya ubah kerausidik dengan isyarat ya apa isyarat ya dengan uh, apa imam dalam sholat Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya menuju masjid dan Umar melihat apa kepalanya Nabi, maksudnya rambutnya itu meneteskan air minal ikhtisal apa selepas menjadi mandi, Allah Alam mungkin uh, mandi janabah ataupun mandi uh, biasa yang untuk supaya tidak ngantuk. Intinya Rasul uh, uh, Rambutnya basah, tata malah apa keluar dari rumahnya begitu disebutkan di sini. Kemudian di sini Wakola. Kemudian Nabi langsung bersabda dan menjelaskan tentang waktu yang Abdal untuk mendirikan sholat Isya at-takhir, yaitu di akhir. Maka Nabi mengatakan jika seandainya tidak memberatkan umatku, ya maka aku aku, aku perintahkan aku, semua aku akan perintahkan mereka untuk salat di waktu ini di waktu yang sekarang yaitu sudah pertengahan malam nah ini ini isi tentang kandungan hadisnya sekarang ada ada ikhtilaf ulama perbedaan ya di antara madhab ikhtilaful ulama fi salat al-isya para ulama berbeda pendapat mengenai waktu salat isya yang afdol itu di mana? apa takdim, apa didulukan Apa takhir, apa diakhirkan nah, ya. Kalau dengan hadis ini Tentu, yaitu yang abdul takhir Tapi nanti ada ulama yang mengatakan Abdul lebih utama Yaitu, lebih utama adalah didahulukan Melihat dari yang lain Tapi lihat di sini, intinya ada perbedaan ulama Madhab Waktu yang paling utama untuk Mengerjakan sholat isya' kapan Di awal atau di akhir Zahabah ilal awal di jamaah ulama. Nah, berpendapat sebagian jamaah berarti sebagian ulama, ya, kawasannya di sini eh, takdim didahulukan itu lebih optimal. Mengerjakan suatu isa itu di awal waktu lebih optimal. Sebagian ulama di sini enggak sebutkan oleh Sya'ibul Basam ya. Sebagian daripada ulama katanya, eh, kenapa dalilnya? Karena kebiasaan Nabi secara umum, maksudnya. Uh, yang keseringan apa sering Nabi itu adah ya kebiasaan Rasul mengerjakan sholat isya itu di awal waktu nah, ini ini ini dalil ya, apa yang berpendapat bahwasanya sholat isya itu lebih utama di awal waktu apa dalilnya bianalah adah al gholibah karena kebiasaan secara umum ya keseringan Nabi itu kalau sholat isya di awal waktu ini dalilnya dan tidak mengakhirkan salat isya kecuali di waktu-waktu yang hanya sedikit sedikit saja ya sedikit mungkin beberapa kali nabi pernah mengakhirkan begitu nah ini libain ini jawaz ini kenapa nabi mengakhirkan nah ini untuk menjelaskan dibolehkannya isya itu diakhirkan ya, waktunya apa pengerjaannya bisa disebabkan atau uzur adanya uzur laukan ta'khirih afdal ya jika seandainya Akhir mengerjakan selat isa di akhir waktu itu afdal maka disayang Nabi akan terus menerus mengerjakan di waktu itu Nah ini pendapat sebagian ulama mengatakan yang afdal itu di awal waktu isa itu Nah ini hujannya tadi, yang pertama karena Nabi keseringannya adalah di awal waktu Dan tidak mengakhirkan kecuali di waktu-waktu hanya sedikit sekali bisa dihitung jari begitu untuk apa Nabi mengakhirkan? Katanya untuk menerangkan bolehnya mengakhirkan sholat isak sampai akhir waktu, atau juga karena udur. Siapa saja yang punya udur boleh diakhirkan isak sampai akhir. Alahnya, jika seandainya waktu mengerjakan sholat isak di akhir waktu itu abdur, misalnya Nabi akan terus-menerus mengerjakannya. Berkata jumhur ulama, kalau jumhur ini sebagai besar Zahabah jumhur ila anna al-afdol at Nah Berkata jumhur sebagian, jumhur ulama Bisa jadi dari pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan sebagian besar uh, Bahwasannya mengerjakan suat isya yang afdol itu di akhir waktu Dengan dalilnya adalah dengan hadis ini nah, Dan juga ada hadis yang lain yang banyak, ya, yang sahih. Dengan hadis ini, di mana Nabi kan ini dalam hadis yang sudah sebutkan tadi bahwasanya mengerjakan sholat isya di akhir, tatkala sudah para wanita sudah tidur, para anak-anak sudah tidur, sehingga Nabi mengatakan jika seandainya tidak memberatkan umatku, saya aku akan suruh mereka mengerjakan sholat isya di waktu yang sekarang ini waktu ini, maksudnya di akhir, di akhir waktu, di akhir malam. Nah. Adapun di sini e, dijawab ya, sini dijawab oleh orang-orang yang e, mengatakan jumhur mengatakan Abdal itu takhir di, di akhir. E, apa? Adapun tentang Nabi tidak pernah mendawamkan, tidak pernah mengcontinue ya, tidak pernah terus-menerus mengerjakan sholat isya di akhir. Kenapa? Karena Nabi e, takut itu memberatkan kepada makmumin, kepada makmum, kepada jamaah, kepada sahabat. Jadi Nabi takut memberatkan para sahabat begitu takut memberatkan imam uh, makmum baik perempuan ataupun anak-anak uh, maka ya nabi suatu saat mengakhirkan suatu waktu pernah mengakhirkan surat, surat isya nah, ini untuk menjelaskan keutamaannya yang afdal itu ini begitu jadi intinya mana yang yang sahih maka ya berkata jumhur ulama di antaranya Muhammad Al-Utsaimin kemudian Syaikh bin Bas, kemudian juga apa yang lainnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya yang lainnya dalam buku-buku yang yang makalum ya dalam buku fikih, biasanya yang Abdal itu, solat Isya itu yang Abdal adalah di akhir. Ini yang Abdal di akhir. Ya, tapi ya ada catatan, ini harus berjamaah, harus dengan imam rawatim, harus kesepakatan. Kalau laki-laki, tapi kalau perempuan bisa, perempuan bisa diperaktekan ibu di rumah, ya solatnya diakhirkan di akhir kan. Nah, ini kapan akhir waktu Isya itu? Nanti di sini ada ya, hadis yang berikutnya. Oh, enggak ada di sini. Waktu Isya yang akhir itu adalah bukan menjelang subuh, bukan. Karena akhir dari surat Isya itu adalah nisfulail dalam hadis yang lain disebutkan. Dan itu perkataan Ibu Taimiyah juga pendapatnya. E, kapan akhir salat Isya itu batas akhirnya itu yaitu nisfulail. Pertengahan malam. Nah, itu akhir Sholat Isya bukan menjelang subuh maksudnya begitu, jadi bisa nanti ya, ummahat atau perempuan yang bisa dikerjakan isak itu di akhir itu yang ambo. Nah kemudian di sini ada Istifadah, ada apa namanya faida ya kita bisa ambil dalam hadis ini ibu ya apa faida-faida yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini bahwasanya yang utama mengerjakan sholat Isya di akhir waktu. Bayar nak umindah lika ya. Tapi syaratnya apa? Tidak sampai memberatkan. Tidak sampai memberatkan, ya. Kalau memberatkan, ya di awal, di apa? Di awal itu lebih bagus. Jadi intinya lebih akal diakhirkan Isya itu kalau tidak memberatkan. Jadi tanya begitu. Anal masyakoh yang kedua, bahasanya Di hadis ini keluar sebuah kaidah fikih bahasanya dan al kesulitan atau apa namanya ya kesulitan itu bisa menyebabkan apa rukhsah apa keringanan dalam hukum ini dalam syariat Islamiyah yang samhah yang penuh dengan apa namanya e, samah di sini penuh dengan tolerin ya toleran masalah e, rukhsah maksudnya jadi kalau sudah ada kesulitan pasti di sana ada kemudahan dalam syariat seperti contohnya kan oh, kalau orang sakit tidak bisa sholat berdiri maka duduk Kemudian kalau duduk juga masih susah ya ada sambil berbaring ya, ya alat janbi ya, atau apa di sebelah kanannya. Kemudian juga kalau orang uh, musafir boleh dia dijama taksi uh, jama koser maksudnya. Kemudian kalau dia sakit juga boleh dijama. Nah ini intinya kesulitan itu bisa apa namanya uh, diberikan kemudahan. Ada yang kesulitan maka datanglah kemudahan begitu. Kemudahan apa hukum? Di sini juga sama ya. Jadi kalau memang susah dikerjakan di akhir salat Isya maka boleh di awal. Yani ini kemudahannya ya, boleh di awal waktu. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya qad yanu irtikabul amal mafdhal awal apa alula minal fadhil. Ya kadang-kadang ya, ada amal-amal yang dimana al-mafdhal misalnya tidak begitu utama itu di didahulukan daripada amal yang utama. Contohnya di sini kan amal yang utama sholat isak di akhir waktu, tetapi kenapa dikerjakan di awal waktu? karena untuk kemaslahatan, adanya kemaslahatan, adanya masakoh, adanya apa kesulitan atau memberatkan, maka di awal itu lebih utama, ya misalkan kalau sholat isak di apa ditentukan sampai sekarang di akhir, maka itu memberatkan semuanya, yang kerja misalkan kan capek. Ia akan ke tiduran Maka ketika memberatkan orang, ia ya, tidak mengapa solat isanya di awal waktu. Padahal yang abdul adalah di akhir. Dan begitu ya. Jadi e, ada sebuah hukum di sini kadang amal-amal yang makdul yang yang di bawah yang abdul gitu ya tidak terlalu utama, bisa didahulukan sebab-sebab karena adanya e, syarih begitu ya. Kemudian juga di sini e, ke, apa kesempurnaan e, apa, lemah lembut Nabi atau sisa yang Nabi. Kepada umatnya. Jadi ini, ia ya, sempurnanya. syafaqah lembah lembutnya Nabi. Ya akhlak Nabi intinya yang begitu sempurna dalam kasih sayang, dalam kelembutan sehingga apa? Dia uh, sangat kasihan kepada umatnya. Tidak memberatkan. Nah, jika Nabi ini apa namanya uh, ingin memberatkan umatnya, maka dia mengatakan harus kamu solat di akhir, di akhir waktu isya itu. Karena ini yang Abdal. Tapi karena kasihan kepada umatnya enggak sanggup, bisa enggak sanggup, maka enggak apa-apa di di apa di awal waktu ya sholatnya karena masakoh adanya e, apa berat adanya kesulitan begitu ini intinya apa kasih sayang Nabi rahmatnya Nabi ya kepada umatnya ya tidak e, syariat tidak memberatkan ya kalau memang di sana ada masakoh ada kesulitan untuk mengerjakannya intinya syariat Islam itu pak ya e, banyak kemudahan tapi jangan dimudah-mudahkan ya banyak rukshoh di sana tapi jangan mencari-cari rukshoh Ingat ada kaidah. Ketika orang sudah menuntut ilmu, sudah tahu tentang ilmu banyak ya. Kemudian dia ketika pelaksanaannya mencari-cari rukhsah, maka para ulama mengatakan dia itu adalah zindik. Ya orang zindik jadinya nantinya. Ya, seperti orang yang tahu tentang ilmu fikih, ya ulama atau ustad. Tapi ketika ditanya, kenapa anda enggak sholat berjamaah di masjid? Dia orang alim, ya. Kerana berjamaah adalah wajib Maka dia mengatakan, lah itu ada ikhtilaf Ada ikhtilaf Dan Imam Suhafi mengatakan itu sunnah Maka, Nah inilah orang-orang yang ilmunya atau Membawa malapetaka kepada dirinya Karena tidak disuruh kita Memang ada ruksoh, di dalam Islam ada keringanan ingat. Ada kemudahan, tapi tidak dicari-cari kemudahan itu Ruksoh itu enggak dicari-cari, Hingga Digunakan saat kala memang Memang ada masyarakat Nah ketika dia Contohnya ada seorang alim ustaz Garang ke masjid berjemaah. Ketika dia tanya sama orang Kenapa anda sebagai ustaz, sebagai ulama Harusnya anda rajin sulat berjamaah di masjid Dia mengatakan, lah ini ada pendapat lain kan Mengatakan ke sunnah, Inilah ulama yang su Ustadz yang su yang ilmunya tidak barokah Justru dia ilmunya itu Menjadi malapetaka bagi dirinya Kenapa? Karena dalam kebedaan Man tataba'u tataba ar maka Ma'ufah huwa zindik Barang siapa yang dia sering mencari-cari rukhsah dalam syariat, maka dia itu adalah orang-orang zindiq. Ya, yang uh, intinya dia akan apa namanya? terpleset ya dari syariat. Uh, salah memahami kemudian juga beramal dengan amal yang buruk. Jadi intinya tadi contoh hujahnya. Jadi kalau tidak ada rukhsah memang, tapi jangan dicari-cari untuk rukhsah itu. Hati-hati di sini juga ada tentang hal. Contohnya Solat berjamaah tadi saya tekankan, jangan sampai jadikan hujah. Oh itu kan ada pendapat sunnah, itu banyak ya. Kenapa harus ditekankan lah? Itu anda berarti salah dalam memahaminya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakada. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah meninggalkan berjamaah. Eh, kalau ada yang berpendapat begitu, anda ngikuti Imam Syafi'i. Ya, tapi tahu tak anda bahawa Imam Syafi'i berpendapat itu, karena itu istilahnya beliau. Ya. Dari dari dalil yang ada, tapi Masafei sendiri tidak pernah selama hidupnya meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam butur. Masafei, ya begitu. Ya, jadi uh, ingat tidak boleh dalam syariat mencari-cari uh, ruksh atau mencari-cari kemudahan. Memang banyak kemudahan dalam syariat Islam Tid -id dicari tidak dicari-cari, tidak dimudah-mudahkan ya lagi yang lainnya. Seperti orang yang masih sehat misalkan masih kuat kemudian dia cari-cari rukhsah salatnya sambil duduk misalkan dengan di kursi padahal masih kuat. Nah, kan ada ada dalilnya boleh kan kalau enggak uh, kuat boleh apa kalau sakit boleh duduknya. Anda itu masih kuat. Jadi jangan cari rukhsah. Nah, ini tidak boleh intinya apalagi sudah alim banyak ilmu cari-cari rukhsahnya. Seperti misalkan yang sudah dibahas uh, masalah misalkan yang mubah ya. Tentang misalkan menonton main bola, nah, misalkan. Ada hujah lagi, kan? Ada ustaz yang membolehkan. Jangan cari-cari begitu, enggak boleh. Cari yang kebenarannya. Yang di mana ulama yang berkata di dalamnya, begitu ya. Intinya masalah khotir dalam masalah syariat ya, tidak boleh sembarangan mencari-cari yang ringan atau yang mudah yang sudah dimudahkan dalam syariat ni. Nah, di sini dijelaskan juga istifadah atau faedah yang berikutnya yang kelima bahwasanya sebagian perempuan atau anak-anak itu dibolehkan menyaksikan jemaah salat jemaah sebagaimana ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya intinya boleh perempuan atau anak-anak hadir di salat berjemaah asalkan ada syaratnya kalau perempuan tidak boleh memakai wangi, enggak boleh berias dan aman aman dari fitnah aman dari fitnah ketika pergi dan yang penting adalah izin dari suami izin dari suami dan e, ya, suami kalau melihat istrinya menjaga hal demikian tidak boleh melarangnya dalam hadis kan janganlah kau larang sisi kalian e, untuk pergi berjamaah ya salat berjamaah jangan kalian larang kata nabi ya kalau memang bisa menjaga dari fitnah tidak pakai menyakwareng kayak tadi kemudian yang berikutnya di sini adalah di mana Umar bin Khattab ia ya, apa sorohah di sini mengingatkan langsung Nabi, sholalallahu ya. Di sini apa menunjukkan bahasanya kedekatannya Umar dengan Nabi, sholalallahu. Tidak ada yang berani mengingatkan, mengingatkan Nabi kecuali Umar. Ya takutnya Nabi ketiduran begitu takutnya oh, Nabi apa namanya ada keperluan maka diingatkan sholat wa sholat sudah sudah rawat malam begitu. Ini waktu sholat isya belum keluar juga Nabi kan. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya uh, faedah yang berikutnya Ibu yang terakhir ini ada dalil bahwasanya mengingatkan yang akabir orang-orang yang besar maksudnya di sini besar dalam segi usia atau besar dalam keilmuan atau besar dalam kedudukan. Jadi mengingatkan orang-orang yang lebih besar daripada kita dalam hal usia, hal ilmu atau kedudukan ya ini dibolehkan untuk faedah ya ketika ada kelalaian nah diingatkan tapi dengan cara yang sopan yang sopan yang bagus ya tidak dengan keras seperti gue dengan menggurui tidak boleh ya kita mengingatkan orang yang lebih uh, besar dari kita masalahnya apa dalam segi apa uh, usia ya segi ilmu dan segi apa kedudukan ketika ada perlawanan orang itu maka kita tegur dengan halus seperti Umar kan? menegur uh, mengingatkan Nabi bukan menegur mengingatkan Nabi ya nah, ini dibolehkan dan kalau Uh, apa namanya ada apa kelalaian atau yang lainnya ya ini untuk apa tafsir faidah untuk uh, manfaat yang menghasilkan faidah dan manfaat untuk yang lainnya ya. nah, intinya di sini boleh mengingatkan orang-orang yang di atas kita kedudukannya umurnya dan ilmunya ya kalau ada kelalaian mungkin di sini ada faidah lain dari saya Muhammad bin al apa Alusiimin ya saudara Alusiimin ini intinya di sini berkata Syekh si Muhammad bin Al Utsaimin dalam hadis ini menerangkan tentang hukum mengakhirkan salat isya dari waktunya. Dan jelas di sini e, dijelaskan afdal salat isya itu di akhir waktu. Kapan akhir waktu itu? Nisful lail sekali lagi yaitu di pertengahan malam. Sedangkan menjelang subuh itu waktu doruri tatkala ada uzur sampai dia kesiangan, ah uh, agak ketiduran, uh, sampai lewat tengah malam bangun-bangun sebelum subuh, belum sholat isya, nah ibu, maka itu waktu doruri kerjakan di waktu itu. Adapun tak kalau orang itu melalaikan, dia tidak tidur, dia tidak sibuk terus sampai menjelang subuh, maka ini orang fawaidul musyrik, ini orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi waktu menjelang subuh itu waktu doruri kapan dikerjakan? Tak kalau ada uzur syari'. Ketiduran atau ada kesibukan kerja sampai larut malam belum sholat isya misalnya kan ya. E, tapi akhir sholat isya itu yang yang sepakat jumur adalah Pertengahan malam. Ini yang waktu awf ini dikerjakan, Yaitu tengah malam. Nah di sini sebutkan ya e, ada faedah yang lain. Sama di sini bahasanya, Annal al awf doll takhir sholat bahasanya ya apa yang paling utama sholat isya itu diakhirkan sampai pertengahan malam kata saya saya mengkan apabila tidak memberatkan manusia tidak memberatkan jamaah kemudian juga bolehnya para perempuan dan anak-anak sholat menghadir uh, menghadiri sholat berjamaah di masjid boleh anak-anak dibawa pak ya asalkan, asalkan sudah tamyiz sudah ngerti pak misalkan empat tahun lima tahun kalau tiga tahun jangan dibawa nantinya jangan ganggu jadi kalau udah 4 tahun, tiga lima tahun bisa bisa kita arahkan. Jadi itu di bawah dikenalkan untuk mencintai masjid, mencintai uh, sholat dan jangan kita menghargi anak-anak yang ada di masjid kecuali kalau dia ribut itu kan untuk didiamkan, tidak untuk suruh pulang. Ya, ada yang uh, di Indonesia anti anak-anak masjidnya itu suruh pulang semua anak. -anak. Nah, itu tidak boleh. Akhirnya nanti bawa banyak yang ke masjid juga, anak-anaknya generasinya nggak ke masjid. Akhirnya masjidnya sepi ya karena dikerasin. Jadi boleh bawa anak-anak yang kamis ya, yang, yang sudah mampu menjaga uh, dari najis. Kemudian ketiga, bolehnya tidur. Nah di sini Jawa sebolehnya tidur sebelum isa bagi siapa yang tidak bisa menahan ngantuk. Tapi syaratnya dia aman daripada apa namanya, bisa, uh, bisa apa, aman daripada alfawat. Maksudnya tidak sampai ke Nah Jadi boleh. Misalnya, kerja kan uh, apa capek pak ya habis maghrib kan ketiduran nah, ini bolehkan yang dimana tidak bisa nahan ngantuk tapi kalau orang nggak ngantuk nggak nggak belum ngantuk ya nggak mau tidur tidur tidurin ini makruh dalam hadis yang sudah sebutkan Nabi melarang orang tidur sebelum isya ini bagi yang dia tidak ada keperluan memang nggak ngantuk tapi sengaja tidur nah ini makruh hukumnya dibenci tapi bagi siapa yang dia oh, karena ngantuk berat ya capek maka bolehlah tidur sejenak sebelum Isya itu sebelum Isya, tapi uh, syaratnya jangan sampai apa kebangblasan di sini uh, ada yang bisa mengingatkan nanti terkala ada apa uh, mendengar ada Isya ya selepas maghrib kita capek pak oh ini saya dengar hadisnya tadi ada hadis bahwasanya dilarang sholat sebelum Isya maka ditahan-tahan nggak tidur di sejenak nanti ingatin sama istri tolong nanti begitu ada saya bangunin saya bisa sholat bisa ya, Isya, jangan dibiarin kadang, -kadang ada ibu-ibu asunnah itu juga ya <laughs> Eh, bapaknya dibiarin saja Soal apa dia ketiduran gitu ya enggak, dibangun, enggak dibangunin Itu salah bu Ibu yang di rumah itu berdosa Karena melihat bapak tidur waktu sholat berjamaah Eh harusnya dibangunin Pak bangun sudah ya bu dulu sholat dulu nanti terusin tidurnya Ini ada yang dibiarin saja Ya oh kasihan dia Enggak ada kasihan bangunin saja Itu kan kewajiban Nanti juga habis sholat bisa tidur lagi. Ada kasihan mana di balas suami kita nanti dibakar dalam neraka. Karena gara-gara meninggalkan kewajiban. Ingat ibu ya, itu tanggung jawab ibu ketika lihat ada ibu apa suami tidur, anak-anak yang sudah dewasa tidur, diingatkan waktu sholat. Ya asar juga sama. Ya, ketika pulang ketiduran, misalkan diingat dibangunnya. Ya kalau perlu susah dibanjur mukanya dengan air supaya bangun. Ya, itu petunjuk Nabi kan kalau mau mencegah orang dibangun apa dibasuh mukanya. <Gusulakan> tapi nggak dengan segayung air ibu ya tapi dipercikin aja nanti marah begitu bangunnya nah, kemudian di sini bolehnya apa namanya di sini mengingatkan imam ya di sini ayat imam uh, untuk sholat ya apabila dia mengakhirkan sholatnya ini mengingatkan imam atau orang berilmu kemudian juga lemah lembutnya nabi kepada umatnya sama ya uh, di sini Anasari ater Islam, bahasanya Syariat Islam itu Rasulullah tidak ada eh, apa di dalamnya tidak ada kesulitan, tidak ada masakoh, tidak ada satu yang berat dalam Islam semuanya mudah, maka jangan dimudah mudahkan. Nah ini intinya. Maksudnya seperti solat berjamaah itu enggak enggak susah, ya. solat subuh bangun itu enggak susah, enggak enggak susah, ya. enggak ada. Jadi kenapa harus dimudah mudahkan? Maksudnya wah nanti aja lah solatnya di rumah, ya, enggak bet, enggak bisa. Ya, kemudian juga sholat isa apa susahnya melangkah ke masjid ya sholat di masjid apa susahnya melangkah uh, ke majelis ilmu apa susahnya yang lain. jadi banyak kemudahan dalam islam ini syariat islam ketika orang berbuat dosa juga ia ya dengan tobat tobatan nasuha ya atau yang lainnya ya jadi ini syariat islam adalah di dalamnya tidak ada kesusahan tidak ada kesulitan kemudahan di dalamnya jadi jangan dimudah-mudahkan nah kemudian berikutnya di sini hadis yang berikutnya mungkin ada waktunya hadis yang eh, yang keberapa di sana hadis Aisyah pak ya hadis Aisyah nah, ada yang mesti bacain hadis yang belajar baca hadis mungkin apa ini pak Agan hadis dari Aisyah ini ini bab yang baru tentang hal-hal yang dimakrukan dalam sholat nah ini ya ada hadis Aisyah Bisa dibaca hadisnya? Atau Coba Mu'iz dibaca, ada? Hadis Aisyah. itu baca. Allah, al bukan itu ya? Tapi yang bunyinya idza sholat di Wahdurrati Asha, Fadu Bil Asha ada hadis berapa di sana? Karena enggak sama dengan ini kan, dengan buku yang di sini. Yang juga salat malam hendak ditudahkan, sedangkan makan malam. Nah itu, itu. Uh, Aisyah baca hadisnya. Dari nabi beliau usah hmm. berdiri salat hajat ditegakkan sedangkan makan malam sudah ditudahkan maka makan malam pada bulu hmm. Ibnu Umar juga melewatkan hadis yang seperti itu di atas Ibu Maksudnya yeah. melewatkan dari Aisyah Aisyah menuturkan bahwa hadirnya menggunakan seluruh seluruh sangat besar hmm. tidaklah sah salat ketika makan sudah diindahkan dan salat dengan mahal kencing dan berat iya yeah. Nah nah ini bab tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat Masuk hadis itu pak ya Nanti di dalam sholat ada hal-hal yang dimakruhkan nah, Ini langsung dengan hadisnya Nanti ya, minggu depan saya bawa tentang penjelasannya yang dimakruhkan Itu salah kesbesarnya di sini Di dalam sholat ada sesuatu yang dimakruhkan, dibenci ya. E, dan apa artinya makruh dalam pengertian fikih? makruh itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang apabila ditinggalkan itu mendapat pahala dan apabila dikerjakan maka tidak mendapat dosa bagi pelakunya bagi orang yang mengerjakannya itu pengetahuan makruh di sesuatu yang apabila ditinggalkan dapat pahala yang makruh tetapi apabila dikerjakan oleh seseorang Wala tidak di hukum orang yang melakukannya tidak hukum dia tidak dapat dosa, tidak disiksa di neraka dan juga di dunia tidak dapat hukum hadd dan yang lainnya. Ini makruh. Nah, di antara salat di eh uh, di uh, sholat itu ada fardu, ada ada fardu mak ada syarat sah salat, ingat. Kemudian ada arkanus salat, ada rukun-rukun salat. Ada, sholat, ada wajib wajib solat, ada wajib wajib Yang ketiga ada sunnah solat, ada sunnah sunnah solat. Yang kelima ada uh, al-makruh yang dimakruhkan dalam solat, Yang benci dalam solat. Yang keenam yang diharamkan di dalam solat. Jadi dalam solat enam buku. Harus tahu di perbedaannya, konsekuensinya. Ya, ketika orang meninggalkan rukun, mau sengaja atau penlupa tidak sah solatnya. Ketika orang meninggalkan wajib kalau sengaja tidak sah sholatnya Kalau lupa diganti dengan suju sahwi Kalau orang meninggalkan sunnah Sah sholatnya Tapi tidak sempurna pahalanya Nah orang meninggalkan sunnah Sah sholatnya Ya tidak batal Tapi tidak sempurna pahalanya Ketika orang men mengerjakan yang diharamkan dalam sholat Maka otomatis Apa? Batal Pertama batal sejadi batal sholatnya, yang kedua batal pahalanya Yang ini nanti dibagi, ada yang sholatnya sah, tetapi batal pahalanya Tidak ada pahala Kemudian yang makruh, kalau makruh apa gimana? Kalau dia mengerjakan, kalau dia mengerjakannya maka sah sholatnya Ya tetapi tidak diancam uh, tidak di uh, tidak dikenakan dosa ya, ketika mengerjakan dalam dalam sholat. Tahu meninggalkannya itu mendapat pahala dan lebih sempurna. Ya, meninggalkannya ya, meninggalkan sesuatu yang makruh dalam sholat maka itu pahalanya lebih tinggi lebih sempurna. Ini. Nah jadi ada 6 hukum ya, kita bahas tentang hal-hal nanti akan ketemu yang syarat kemudian yang wajib ya. dengan hadis isinya di sini tapi nanti kita sebutkan uh, satu persatu apa namanya yang dimakruhkan dalam sholat adalah al-makruhat al sholat hal-hal yang dibenci dalam sholat adalah sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat kesempurnaan pahala sholat dan tidak membatalkan sholat tersebut wahyakasiroh dan dia hal yang makruhkan itu banyak sekali karena akan disebutkan ini oleh mualif dan buku ini yang pertama ini Kisah garis besar dulu Pak Nanti minggu depan dengan dalil-dalilnya Yang pertama dimakruhkan dalam sholat Yaitu Memejamkan mata Tadkala sholat Ya, memejamkan mata Tadkala sholat Kemudian Menahan hadas Tadkala sholat Menahan hadas kecil, hadas besar Ataupun ya buang angin Ditahan Ini makruh Eh, kemudian yang ketiga yaitu uh, iltifat yaitu menoleh menoleh sana ke kanan ke kiri ke atas ini makruh dalam sholat. Kalau menoleh dengan mata ini, kalau menolehnya dengan badan maka batal sholatnya. Kalau menoleh dengan badan tidak ada keperluan. Jadi kalau menoleh dengan badan kenapa bisa batal? Karena dia uh, dia itu akhirnya apa? Uh, tidak menghadap qiblat. Maksudnya menghindari arah qiblat barangkali, eh, karena menghadap ma kiblat syarat sah solat. Tet kalau itu dia sudah merubah posisi, tidak menghadap kiblat, berarti batal, karena syarat sah solat. Ya. Uh, ini iltifat ultifatnya apa? Menoleh dengan mata sana kemari. Ya. Uh, kemudian juga yang dimakruhkan di dalam solat ini adalah uh, solat dengan isbah, solat dengan pakaian isbah. Ya, jadi solatnya sah ini jumhur, solatnya sah kecuali Imam Nawawi. Imam Anwar mengatakan tidak sah solat dengan ya, pakaian isbal dalam uh, itunya ya, dalam keterangannya. Tapi itu uh, marjuh apa namanya uh, lemah pendapat Imam Anwar itu uh, dengan isbal ya. Kemudian solat dengan apa dengan uh, tangannya itu seperti menyerupai uh, anjing yang sedang apa pak ya, sedang duduk. Ya, ya. Jadi tangannya itu menempel, sikunya menempel ke bumi. Jadi menyerupai anjing yang sedang duduk. Ini makruh. Ya, meskipun tidak batal tapi mengurangi kesempurnaan salatnya. Kemudian salat dengan banyak gerakan yang tidak perlu itu makruh. Banyak gerakan-gerakan yang tidak perlu ya. Nah, uh, Kemudian di antaranya salat dengan menahan apa di sini hadis sebutkan di sini yaitu ya menahan lapar. Menahan lapar, minum. Nah, maka tidak konsentrasi kecuali kalau puasa. Di antara dia ini, tatkala sudah dihidangkan makanan, disebutkan hadisanti, kemudian e, dia langsung sholat. Akhirnya apa? Padahal dia butuh makan. Akhirnya teringat dalam sholat, itu makan, ya. Teringat e, makanan yang dihidangkan, yang lainnya. Ini juga adalah dimakrukan dalam sholat. Tatkala sudah dihidangkan makanan, waktu malam, dia tetap memilih untuk sholat, padahal dia butuh untuk makan. Ini makruh. Ya makruh. Maka dia harus utamakan makan dulu, supaya konsentrasi. Kemudian apa lagi, Pak? Hal ini makrukan sholat. Hmm? Ada yang lain hal ini makrukan sholat yaitu dengan apa menggulung pakaian Sadal menggulung pakaian yang di bawah ataupun yang di lengan itu makruh. Jadi supaya ah, supaya kan isbal nggak boleh ya kalau sholat oh, udah digulung aja sholatnya <laughs> itu makruh justru. Rasul melarang orang yang suatu menggulung pakaiannya. Baik itu yang di sini di lengan ataupun celana. Kalau jubah ya jubah digulung-gulung bawahnya atau lengannya. Jadi kalau baju ya taulah kalau baju tiap hari di dia di, apa jangan melebihi pergelangan. Nanti dia digulung lagi ketika sholat Ya jadi yang pas ketika baju kemeja kerja sarannya yang pas sudah. Itu ya enggak perlu digulung-gulung. Celana juga ya perlu di atas mata kaki sedikit diatasin supaya nggak digulung-gulung, ya nggak perlu malu, nggak akan ada yang negor di sini kalau di Indonesia iya polisi di kaki, itu dilarangkan, tapi tidak sampai membatalkan sholat ini pahalanya berkurang nanti kan, tapi kalau menggulungkan makruh, nah jadi ya dua keadaannya sudah potong gitu kan, selamat ya, apa susahnya sedikit terus mata kaki ditaykan supaya kelihatan ya mata kakinya enggak masalah disini udah maklum orang-orang surat dengan begitu gulungnya ke dalam <laughs> gulungnya ke dalam kalau selangnya jahitan, gulung ke dalam, jahit <laughs> ya, ya kalau di dalam ini harusnya dijahit itu enggak digulung ya sudah dirapihkan yang ini yang digulung-gulung itu ya uh, jadi dilarang menggulung pakaian itu makroh ya kemudian juga uh, mengibaskan, mengibaskan rambut ataupun pakaian tatkala mau sujud ya tadi rambutnya kanong gondrong ha, mau sujud giniin dulu nah, itu makruh atau juga uh, digibaskan pakaiannya ini makruh ya sudah kalau itu pakai ya, saputangan orang Hindi kan atau pakai peci bawa peci enggak perlu digini ginikan digerak gerakan enggak ya. usah ataupun suruh, juga baru kan setelah imamnya Nah, iya, itu lincah banyak. Itu kan gerakan itu. yang tidak nah, Isbal itu juga sorban di bawah baju. Enggak enggak. enggak ya, <laughs> yang namanya isbal itu gulung nasi. <laughs> yang namanya isbal itu adalah yang dipakai ya, uh, nah. uh, sarung celana oh, ya, uh, jubah. Yang namanya isbal bukan celana. Sorban ini nggak boleh lebih dari dari baju. So sorban. Orang-orang Arab ini emak hmm. yang ini sampai sini eh itu bukan sorban ingat kalau yang dipakai yang dipakai orang Arab bukan sorban sorban dengan gutro itu beda pak ya sorban itu selendang kalau bahasa kita yang dipakai di pundak kalau yang dipakai orang Arab namanya gutro karena kita itu yang dipakainya kita itu salah juga persepsi orang haji-haji ke kita itu beli-beli gutro dipakai sorban betul nggak yang kotak-kotak itu pakai pak haji-pak haji jadikan sorban padahal itu adalah gutro untuk kepala di sini nah kalau sorban itu eh, Nabi ketika berdoa di eh, perang badar Dia pakai apa? Pakai sorban itu, selendang Sambil jatuhkan berapa kali Selendang khusus ya Jaman Nabi ada selendang khusus Nah ada yang ditiru oleh Habib-Habib itu Tapi bukan begitu selendangnya <laughs> Warnanya hijau juga kan khusus Nabi pakai selendang ya Yang Selendang itu ya itulah Kita bilang apa? Namanya? Eh, apa namanya? Tadi bilangnya? Sorban. sorban itu, nah yang yang namanya dipakai orang Arab itu namanya gutroh. Ini penutup kepala sampai ya itu. Eh kan Nabi juga ada pakai gutroh, Nabi juga pakai juga pakai sorban, selendang. Kue gutrohnya Nabi sudah orang Sudan yang digulung-gulung itu warnanya hitam. Itu gutroh Nabi, Mara itu gutroh Nabi namanya imamah hitam dalam riwayat ya. Yang hitam-hitam itu hitam namanya. <tuk> If... apa? Tapi bukan berarti harus ikuti hitam terdekat. <laughs> Ingat ya, ada sesuatu sunnah Nabi yang memang itu sudah ada. Ya Abu, Abu Jahal juga pakai gitu juga pak, <laughs> <laughs> makanya ada yang sunah Nabi memang nggak harus di, dipraktekkan itu karena adatnya waktu itu begitu sampai Abu Sufyan, sampai Abu Lahab Abu Thalib itu pakai pakaiannya begitu, ya apakah harus ditiru kata Pak Lang mesti begitu karena ya orang-orang itu juga apa orang-orang kufar kuraish juga pakai pakaian seperti Nabi waktu itu, uh, tapi Nabi apa yang membedakannya Nabi tidak isbah. Dan Nabi pakai pakaian putih terus pakai pakaian. Kalau Guterah ya itu ya, terserah ya itu ya, ya, mungkin Nabi lebih suka pakai yang hitam. Ya. Allah Alam. Jadi intinya ya, bisa jadi dari selendang itu ada pendapat ulama juga, bisa masuk ke dalam uh, isbah. Yang sampai apa? Yang sampai ini menggusur tanah itu sorbanya itu sampai ada selendang oh, apa namanya? Ya selendang, selendang ataupun <laughs> sampai menggusur tanah itu yang isbal itu berlebihan kan melebihi jadi intinya yang lebih kita apa yang tiap hari kita saksikan isbal itu bisa ada di tangan katanya atau juga di kaki kata para ulama yang di tangan itu melebihi Ya ketika sholat akhirnya apa menutupi ini ini kan bagian wajib dalam sujud kan telapak akhirnya ketutup sama bajunya begini ah dia nggak mau digulung lagi gulung juga udah salah jadi celana menjahit kita perhitungkan pak ya jangan lebih dari ini kemudian ya kaki juga apa di celana juga. Ibu-ibu ya diperiksa celana bapaknya lebih mata kaki apa tidak nanti ya. <laughs> jadi lebih ya, susah apa lebih lebih apa lebih ringan lebih apa sahala apa namanya lebih mudah ikuti syariat ya hanya ibadah tenang kan kemudian juga ya, apalagi di sini bebas lah semuanya enggak ada enggak akan takut di, ya, di celah enggak ada, ada di sini ya yang intinya di sini hal yang makruhkan tadi sebutkan itu garis besar nanti saya sebutkan dengan dalil-dalilnya pada minggu yang akan datang ya. Nah, ini hadis yang yang kedua, apa hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apabila telah ditegakkan salat ya uqimatish shalah di sini uh, tegakkan di sini iqamah Pak ya telah ditegakkan untuk salat itu iqamah wa hadarul asya kemudian telah dihidangkan makan malam kan di sana fabda'u bil asya ya maka mulailah dengan makan malam tersebut nah jadi apa makna disini, disini maksudnya e, di dalam solat itu dibutuhkan khusyuk dibutuhkan hadirnya hati ya hatinya hatinya hadir ketika solat ya e, kesadaran hati pikiran ketika solat dan khusyuk ketenangan intinya karena kenapa karena khusyuk itu adalah ruhnya solat intinya solat ya maka ya e, tidak dianggap solat itu kecuali adanya kehusuan dianggap misalkan pahalanya itu sempurna itu ya jadi ya, adanya khuswanya, khususnya maka ya, menjadikan sempurnanya sholat atau berkurangnya sholat kurangnya sholat dan sempurnanya tergantung khusunya. Jadi dipandang sholat itu sempurna ataupun ada kekurangan tergantung dari khuswanya. Apabila dikumandangkan waktu sholat, ya azan atau ikomah, tapi lebih jelasnya sini ikomah. Bila telah di, mau ditegakkan sholat, wawatouam dan makanan dan minuman telah dihidangkan. Maka diharuskan apa maksudnya dianjurkan ya e, untuk memulai makan dulu dan minum biasanya kalau puasa supaya apa supaya nanti tidak apa tidak pikirannya itu kemana-mana intinya begini ya apa e, orang yang suatu tidak apa pikirannya tidak memikirkan makanan nah, jadi konsentrasi ya jadi ini berapa urusannya e, tentang masalah apa namanya kekusuan jadi mengganggu kekusuan. Jadi dia supaya apa? Supaya nanti hatinya itu tidak terus memikirkan apa yang dia lihat dari makanan dihidangkan. Akhirnya tidak kusuh. Sedangkan kusuh adalah inti dari berasolat, lubus solat. Ya, intinya solat ya wusu itu. Ini bagi siapa yang uh, ketika dihidangkan makanan, ya, kemudian uh, ada solat di ikumanangkan solat ikomah kalau dia memang butuh untuk makan maka dimulai makan dulu tapi kalau memang enggak butuh meskipun sudah dihidangkan dia enggak butuh makan maka lebih balik lebih baik yaitu sholat dulu ini bagi siapa yang dia butuh untuk makan bagi lapar tapi bagi siapa yang dia tidak butuh meskipun sudah dihidangkan soalnya istrinya ya waktu maghrib makanan dia melihat kemudian dia enggak butuh makan dulu kan masih uh, kenyang maka dia dulukan sholat berjamaah nah nanti kalau sholatnya sampai misalkan dia memilih makan dulu sampai nanti terlambat, maka itu dimaafkan dan dia dapat pahalanya sempurna ya dimaafkan karena untuk apa mencari kehusuannya yang lebih utama meskipun sampai masbuk seperti orang uh, yang buang air besar dulu sampai masbuk tetap sempurna kata para ulama pahalanya, karena dia uzur orang ya, yang makan, pernah riwayatnya gak bisa berlewat saatnya gak bisa Jangan sampai bubar salatnya baru dihadir. <laughs> ya, ya cepat-cepat aja sekedarannya kan. Oh, masa bisa makan menghabiskan 10 menit ya? Mungkin kan ini untuk supaya ganjel aja, Tapi enggak ada pikiran nanti kan sudah itu di hidangan itu ada ada ada ada kue kesukaan saya. Nanti bos lewat aja di jalan dipikirkan aja kan kenapa saya nggak makan dulu sampai sholat akhirnya dia uh, nggak husu nah jadi lebih baik itu cicipin dulu sekadarnya baru sholat itu udah tenang kan saya udah biasanya kejadian ini sholat cuma seremis sudah nah itu jadi uh, Uh, sekedarnya minum makan kurma atau makan kueh yang kita suka kemudian berangkat cepat-cepat meskipun terlambat karena ada ujur ujur syar'i yang mendahulukan ini ada riwayatnya yang lebih sohiyyah sahabat asalah nggak asalah Abdullah ibn uh, Abbas atau Umar Umar jadi sudah sudah ikhoma maka dia nyati aja makan kata eh, ibn Umar jangan tergesa-gesa makan aja kamu makan padahal sudah ikhoma itu sahabat kan paham dia Makan, setelah selesai dia makan baru dia masuk sah meskipun terlambat. Jadi paham bukti khuswah lebih diutamakan, makan dan insyaallah itu karena uzur. Ya. Tapi bukan. Tetapi <gak> uzur <usuh> juga. Tidak <tipi> <tipi> usah apa makannya enggak uzur. Tidak <tipi> terlambat, tidak <tipi> uzur <tipi> pun. <tipi> <tipi> <tipi> Tapi ingat jangan dijadikan rutin. Ini enggak boleh juga. Jadi sengaja dihidangkan makanan itu waktu Isya. Nah, nah. Jadi terlambat terus Isyaannya masuk terus. Enggak, bukan. Ini waktu tertentu ya. Biasanya biasanya waktu-waktu puasa. Jangan terus dirudinkan juga. Ini enggak boleh ya. Ya, ini pertanyaan eh, bukan belum ada pertanyaannya yang kepada. Ya, sambil di sini mungkin Pak ya. Kita lanjutin itunya hari ini. Ada faidahnya dulu ya, sebut-sebutkan. Faedahnya dari hadis ini bahwasanya maka bahwasanya makanan dan minuman apabila telah ter apa dihidangkan waktu salat maka didahulukan apa e, memulai untuk makan dulu apabila waktunya masih masih luluasa waktu salatnya masih panjang ya apabila sudah waktu salatnya mepet ya tidak ada waktu salat lagi maka didahulukan salat misalkan begini salat kita sudah terakhir apa sudah akhir sekali kesiangan misalkan Uh, solat apa namanya uh, bukan kesiangan ya solat ini solat isya uh, sudah akhir nggak ngikuti jamaah intinya sudah mau masuk misalkan larut malam maka kita dulukan solat dulu ya so, kalau sampai akhir apa keluar waktu solat dulukan solat kemudian baru makan begitu tapi kalau waktunya leluasa panjang maka makan dulu terlebih dahulu kemudian baru solat kemudian dalam hadis ini duhirnya uh, di sini duhirnya hadis ini bahwasanya didahulukan makan itu bagi siapa yang dia butuh makan ataupun yang tidak butuh katanya jadi meskipun tidak butuh tetap dia makan dohir hadisnya tapi sebagian ulama ada ada yang me, apa e, menghususkan ini khusus yang butuh saja yang butuh makan makan yang eh, nggak butuh yang nggak apa tinggalkan ya ini katanya kemudian juga yang berikutnya nih faedahnya e, bahwasanya menghidangkan makanan ya apa ya menghindarkan makanan kemudian orang-orang yang butuh untuk makan terlebih dahulu akhirnya meninggalkan jamaah nah ini termasuk daripada udhur dan sesuai sebutkan dan kalau misalkan dia butuh makan udah lapar atau waktu sudah ikhomah mana dulukan makan dulu nah, makan selesai makan eh jamaahnya udah bubar nah dia tidak berdosa dapat udhur Ya, buat utur katanya sini, karena dia utur syar'i. Jadi tarikus jamaah, akhirnya mendinglah jamaah Seperti contohnya sudah ikhoma, ah? sakit perut, akhirnya kita ketua elat lama di tuai kan, maksudnya pengen berjamaah. Tiba sudah mau ke masjid sudah bubar. Akhirnya kita solat dengan yang lain atau solat sendiri tetap kita dapat pahala jamaah, karena dipandang di apa dia termasuk orang yang utur syar'i, ya dipandang orang yang utur syar'i. Kemudian di sini. Tapi ini bagi siapa yang tidak merutinkan, tidak merutinkan waktu makan tu di waktu, waktu solat pun juga nggak boleh. Saya sebutkan tadi. Kalau dirutinkan, daiman katanya, sudah oh, kebiasaan menghidangkan makan di waktu solat, waktu isya, waktu maghrib atau waktu duhur, maka ini tidak boleh. Ini tercela ya. Ini, ini nggak boleh. Ini, ini kebiasaan yang buruk. Bahasanya di sini an-nahushu, -an ya. Bahasanya khusu, ya, adalah dituntut di dalam solat. Dan kita harus meninggalkan sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan dalam solat. Tinggalkan apapun. Jadi harus lebih dipentingkan kehusuan, Di mana uh, apa namanya untuk kehadiran hati. Ini penting sekali dalam munajah ketika di solat berdoa atau punya penting dalam kehadiran hati kita, ya, kehusuan. Maka tinggalkan sesuatu yang bisa menyibukkan hati kita tak kalah mau solat. Nah ini penting ini dia ya, dalam hadis ini. Maka tinggalkan sesuatu yang bisa menyibukkan hati kita, Tatkala kita sholat ataupun ibadah apapun ibadah ya haji, umroh atau sebagainya, ataupun juga puasa. tinggalkan yang bisa menyibukkan dari hal itu demikian, supaya sampai uh, apa, hilang khuswah kita dalam dalam sholat. Nah, uh, nanti juga ada tentang menahan menahan uh, hadas. Ada dua keadaan pak ya menahan hadas. Kalau menahan hadas kita masih bisa lah di pertengahan tiba-tiba pingin buang air kecil. Tapi tidak sampai apa mengurangi kehusuhan, masih bisa konsentrasi, kita bisa tahan, itu diperbolehkan, diteruskan sholatnya. Tapi kalau menahan hadas sampai sudah konsentrasinya buyar, begitu. yang dipikirkan itu menahan hadas terus sampai tidak tahu bacaan, tidak menyimak bacaan imam, maka itu sudah diharamkan, Dibat, harus dibatalkan sholatnya, kemudian cepat dia buang air kecil, buang air besar, kemudian dia masuk ke jamaah meskipun masbuk. Ada dua keadaan. Kalau masih bisa menahan, kemudian pikiran masih konsentrasi, masih bisa husuk, maka ini boleh lanjutkan menahan kencing, buang air besar. Tapi sudah kebelat, pak, misalnya kebelat ya nggak bisa konsentrasi dengan gara-gara menahan buang air kecil, buang air besar, maka itu hukumnya haram dan bisa sholatnya itu bisa nggak sah karena sudah pikirannya ngacau seperti orang yang apa, mabuk kan? ketutup pikirannya, nggak ngerti baca yang baca apa karena konsentrasi kepada apa, kepada menahan buang air besar atau yang kecil. Nah, ini tentang nanti uh, menahan uh, apa? menahan uh, hadas ya, hadas kecil atau hadas besar ya. Insyaallah. Wallahu alam bishawab Ada yang tanyakan sebelum ditutup, Insyaallah. Ustaz. Kalau salat di sendirian, misalkan saya pertama udah penuh terus sendirian satu orang itu itu sah, Mas Nah, itu ya. Jadi kalau ada jamaah sudah full sholat pertama tidak ada uh, lagi celah maka dia, dia sendiri apa yang dia, dia lakukan kalau dia <coughs> di sini ada perbedaan pak intinya pak sholat sendiri di belakang jamaah ini ada dua pendapat ada mengatakan sholatnya tidak sah ada mengatakan sholatnya sah tapi makruh sholatnya sah tapi makruh dia dibenci hal demikian eh, tapi sholatnya sah Ya Di, di, di samping istilah itu begini caranya Kalau pas uh, kita sendirian Kita bisa menunggu ada orang enggak Ya ada orang enggak di, Kita tunggu Ada orang berarti kita sama-sama Ada dua orang enggak masalah Berkata si Usaimin Kalau bisa orang itu maju ke depan Katanya solatnya itu Di pas di samping uh, Samping eh, pas, Samping kanannya imam Di sana solatnya itu Katakan begitu, tapi ini dipraktekkan yang orangnya paham. Tapi kalau orang karena ada riwayat dari Imam Ahmad dengan begitu maju ke depan di samping kanan Imam, karena sendirian ini ya, Madhab Imam Ahmad itu enggak ya, sah solatnya. Tapi kalau dipraktekkan masalahnya orang enggak semuanya paham. Nanti sangkanya Imamnya ada dua kan? Nanti buyar solatnya orang tuh kenapa berdiri di sana. Nah, soalnya itu ada pendapat boleh. Dia maju ke depan karena nggak ada ini dijamin nggak ada siapa lagi nggak ada siapa nggak ada makmum yang datang, maksudnya nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau jamin ada yang datang, dia tunggu aja di belakang nanti ada yang datang. Begitu ya. Ini yang dijamin nggak ada siapa-siapa lagi sudah di terakhir. Kemudian ini kita tahu nih ada makmum lagi datang, Gila -gila -gila -gila. ya kira-kira. Iya, iya. Biasanya kan kalau sudah kita rutin di masjid itu kita tahu apa ukuran orang waktu-waktu itu, misalnya ada yang datang meskipun terlambat, misalkan. Kemudian pendapat yang betul kata Syekh si Bas katanya ya insyaallah sholat aja sudah di belakang itu. Ya, kalau enggak perlu ke ke depan. Jadi sholat saja sudah di belakang sudah sah insyaallah sholatnya itu karena adalah ikhtilaf maksudnya di sini. Jadi uh, iya. Jadi daripada daripada ada mengatakan begini, dia tidak usah ikut jemaah. Ada mengatakan ditarik kalau menarik juga banyak modoratnya. Ada orang ditariknya belum tentu tahu gue ya, tarik, nanti dia marah. Amin. Yang kedua juga dia, dia mengurangi ke, apa dia apa merebut apa keutamaan. Maksudnya Amin. udah di sub depan, disuruh ke sub kedua. Ini juga bisa jadi masalah. Kata Syeikh Semin. Jadi sudah ya dia sholat sudah di belakang. Sya'ulah sah sholatnya. Nah ya ada yang mengatakan nunggu bubar jamaah, baru nanti ada jamaah yang kedua buatin lagi jemaah kedua. Ini intinya yang paling mendekati perbedaan ini yang tengah-tengah sudah sholat insya Allah sah di belakang jemaah ya. Karena untuk terobos ke depan orang begitu tahu semua hukumnya nanti hanya ribut kan? Kamu udah ini kenapa kamu di, di, di, di samping imam karena oh imam apa salah. Padahal ada pendapat yang membolehkan. Kejadian benar. Jadi itu sulit. Jadi kurang. Ya, Akhirnya apa yang berjaya? diri juga tidak tahu mereka semua Oh ya Alhamdulillah Tapi orangnya menemui percaya berjaya diri memang bisa Pernah lihat? Oh, ada orang yang <tuh> menemui, <tuh> yakin, mencari, mencari, Oh orang oh, yang oh, cari oh, oh, oh, oh, ada, oh, ada lagi? Gak oh, ada tempat lagi belakang kita cepat-cepatkan Lalu diri sampingnya imam? Terus ada juga di masjid jizat Soalan asar, Udah asan, tidak datang, dia mau pergi kan Nunggu 25 menit lagi, dia jemaah Sebelum iqomah kan? Sebelum iqomah, sebelum iqomah Di mesin, mesin mana ya? mesin besar Sebenarnya enggak boleh oh. Soalnya dia mau cepat-cepat, tidak -cepat, bisa, tidak bisa tunggu lagi, dia harus pergi Jadi dia begini, zaman kecil sama lima orang Oh gitu. gitu ya I, Sebenarnya tidak boleh Sebenarnya harus, hmm. karena Adhan itu Bukan. miliknya Imam Rawat dia absen nda dekel pun. Ai iku koma ya lah. dari. Ini enggak boleh mendauli kecuali ya, kecuali ada izin dari imam rawati untuk pendahulut oh, ya. ya. uh, intinya begitu. Kalau bisa di, di luar di luar masjid itu, kalau mau memberikan jemaah. Di luar masjid itu, bisa di rumah atau misalkan di kantor ya. Jadi di Kabileri begitu. Di Kabileri ada acara. Padahal padahal besar. Nah, pada mau pergi ke masjid di Kabileri mereka enggak tahu 20 menit, kan? langsung kau macer jangan betul dulu maka coklah maka coklah maka coklah aku tidak tahu, banyak bikin dari suara bengok abis itu dia enggak tahu kalau <laughs> laki-laki mana yang lebih utama sholat berjamaah di masjid awal waktu atau di akhir waktu isya tapi tidak berjamaah dan tidak di masjid, karena sama di sini sholat bisa iya kalau laki-laki ibu ya sholatnya yang lebih utama adalah dia berjamaah di masjid meskipun di awal waktu karena yang dicarinya berjamaahnya ini ibu sekarang ada yang laki-laki dia pingin saja lebih abdol yang akhir lah, sendiri di rumah nah sah sholatnya sah sholatnya tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban iya Hmm, jadi kapan bisa lebih akhtol itu Seorang laki-laki Yaitu dikerjakan di akhir dan bersama jamaah Ini akhtol dan Nabi diakhirkan karena dengan jamaah Enggak sendirian Dengan jamaah Jadi syaratnya para ulama jika ingin mengikuti nabi Yang mengakhirkan sholat isya Yaitu harus berjamaah Kata berorang ada syaratnya Bagi laki-laki tapi perempuan bisa dia di rumah ya dipraktekkan ini inti laki-laki kalau di sini memang harus mengikuti mesjid di sini nggak bisa kecuali kalau kita misalkan di padang pasir dengan teman-teman kan camping ya biar nanti isanya tengah malam ya sudah sepakat semuanya nah begitu tapi kalau sekarang ada musibah dekat-dekat atau misalkan di sebuah daerah oh uh, musafir ya musafir kita perjalanan ah nanti aja kita tengah malam sholat isanya digabung dengan maghrib ya boleh dengan jemaah kan tapi misalkan kalau ini musafir boleh dia misalkan lewat terus aja misalkan sampai di tengah malam dia sholat di sebuah tempat tapi berjamah syaratnya tidak mampir dulu misalkan di ya, pom bensin untuk sholat nggak terus saja nanti tengah malam baru saya singgah di sebuah tempat saya sholat di sana dengan beberapa orang itu boleh tapi kalau di tempat di sini nggak bisa kita untuk apa apa meninggalkan jamaah ingat diantara hati-hati itu juga ciri-ciri orang uh, ahlul bidah dia suka dari pisah dari jamaah, pisah e, di jamaah. Maksudnya di mana ada jemaah sholat di sana, ada masjid yang sudah resmi, ada imamnya juga seorang ahlu sunnah. Dia nggak mau berjamaah ke sana. Dia menuduh macam-macam kepada jemaah, kepada imamnya, kepada jemaah itu. Hanya dibuat jemaah sendiri di rumah. Itu ciri-ciri alul bidah. Sampai dia nggak mau jumatan dengan orang lain. Kalau kita di rumah, jumatan mau dengan NU lah, Muhammadiyah lah, mesti ada bidah di sana. Jumlah kan di sana, itulah ahlu sunnah Meskipun sama imamnya yang fajir, Meskipun imamnya ahlu bid'ah Tidak sampai bid'ahnya, bid'ah Seperti Rufidho, seperti ya, Supi yang Siti. Meskipun imamnya itu Dia eh, ahlu bid'ah Tetap kita berjamaah dengan dia Nah, Jadi ahlu bid'ah itu suka meninggalkan jamah <laughs> Cewek al-DII Dia tidak mau dia itu kalau sholat di belakang Selain imamnya, ustadnya Itu sudah ahlu bid'ah kelihatan. Dia juga ada kelompok lagi yang dia mengatakan Uh, sekarang tidak boleh kita itu berjemaah di uh, negeri Arab di sini karena itu Wahabi semua. <laughs> ada yang kayak gitu, Pak. Itu orang ini, orang Yordan apa bukan Yordan, orang mana? Mesir atau bukan. Jadi, sudah Wahabi itu uh, salah semua. Ah, hari ini dia enggak pernah jumatan, katanya saya ada teman, nah, orang Malaysia begitu. Malahnya temannya dia bicara masalah agama terus, tapi ketika jumatan enggak pernah jumatan ke masjid-masjid. Dia mengatakan saya jumatannya di rumah saja. Loh kenapa? Karena itu wahabis semua imamnya. <g canceled> Jadi Wahabi sudah enggak benar katanya. Lah, itu sudah musuh-musuh Allah. Nah, itu sudah keterlaluan Nah Ini dia lo bidahnya dia. Jadi balik kepada dia sendiri. Lah orang-orang berjamaah semua dengan siapa sih? Orang Wahabi tinggal di Iran. Semuanya semua. Oh, gitu. apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Kalau buat uh, jamaah sendiri kan itu dorong <guluh> <guluh> <Itunya>, kita. Intinya kita inti jangan sampai uh, terini dengan keadaan ya, Bapak nanya bahwasanya kita harus jemaahnya dengan salaf terus, Jumatan dengan salaf enggak ya ya, ini ahlu sunnah itu begitu, maka Imam Tohawi membuat sebuah bab dalam kitab itu masuk dalam akidah ternyata di sana eh, apa? ahlu sunnah itu bermakmum kepada siapa saja sholat jemaah atau Jumatan kecuali kepada orang yang musyrik Orang yang ahlul bidah sampai mukafirah seperti Jamia, seperti uh, Rafidah dan seperti uh, supi yang ekstrim, yang sudah uh, apa supinya supi yang bulat penubuhan. Nah kepada siapa saja kita boleh bermakmum? sampai kepada penguasa yang fajir, yang dorim kita bermakmum sah makmumnya Contohnya siapa Umar bin Khattab? Uh, Ibu Umar pernah bermakmum kepada Al Alha apa? Al Hajjaj. Al Hajjaj itu seorang seorang gubernur yang membunuh para tabiin pajir sekali lebih pajir daripada ya, sekarang, yang sekarang mungkin yang kemarin dibunuh kadapi lah kadapi nggak pernah bunuh tabiin kan? nggak ketemu <guluh. guluh. guluh. tid> <tid> misalkan ataupun seulama ya ulama mungkin nggak dibunuh sama dia mungkin yang yang berotak sama dia aja tapi kalau al Hajj al Hajj dia bunuh semua tabiin sampai berapa puluh tabiin dia bunuh makanya dia menyesal ketika dia akhir akhir ini menyesal menyesalnya ketika membunuh seorang tabiin kibar yang disegeni dibunuh sama dia akhirnya di dalam mimpinya dia ketemu, maksudnya bukan dimimpikan temennya, dia merasa berat setelah membunuh tabiin ini, berat siksaannya begitu. Nah, ibnu umar dia sholat di belakang al hajj, meskipun tahu ini orang fajir, sah, jadi salap begitu. Dia di rumah enggak, dengan pemirsa ada jumatan di sana, ya, jumatan di sana dengan orang nu, ya itu bedanya bidahnya dia, kecuali kalau sudah bidahnya bidahnya macam-macam di musjid itu, ya maksudnya cari yang lebih selamat. Maksudnya Muhammadiyah versi seagam lumayan ya daripada NU yang banyak bidahnya terlalu banyak. Ya kalau ada masjid NU di sana, pilih masjid, eh, masjid Muhammadiyah misalkan ada Muhammadiyah di sana lebih ringan begitu maksudnya Kebidahannya Kalau enggak ada lagi masjid NU ya itu di sana aja berjamaah jangan sampai sholat sendiri di rumah. Gabung dengan mereka berjamaah. Meskipun ada, ada kunut ya kalau kuburan lain lagi Pak ya. Gak nah, kecuali eh, kecuali misalkan kalau enggak ada lagi masjid Pak, tapi kan insyaallah banyak Ya Allah banyak kan, meskipun dengan berapa meter layar kendaraan. Cari. Di Bali, di Bali itu pengin bertanya anak saya yang nana saya sholat di Bali, masjid Wah 1, sholat Jumat ada kuburannya. Oh gitu. Saya nggak usah malah-malah lagi di situ. Ya sudah sholat di sana, karena nggak ada lagi. Sholat di Karena kenapa? Di karena sholat sholat di, di masjidnya ada kuburan, kalau kuburannya itu terhalang dengan tembok terjadi ikhtilaf. Hukum sholatnya gimana? Ada dua kan? Ada mengatakan tidak sah sholatnya, ada mengatakan sah sholatnya, sah sholatnya tidak pengaruh tapi itu wasilah kepada kesirikan, tidak pengaruh dengan sholatnya. Intinya kalau nggak ada masjid lagi cuma satu ya sudah di sana, jangan sampai nggak jumatan akhirnya ini salah juga. Ya ini harus bisa memahami. Ya. Kalau di kita ada masjid di sana, ada lagi masjid di sana kan? Cari yang lebih selamat begitu. Bagaimana menghadirkan khusyuan di dalam sholat? Ya, hadirkan khusyuan dalam sholat, ya itu ibu yang pertama sudah kita bahas di masjid ya. Jadi yang pertama intinya intinya ya yang paling ringan-ringan kata para ulama kita tidak bisa sih khusus seperti rasul ya seperti para sahabat yang dimana Umar bin Khattab itu ketika sholat sampai ditusuk tiga kali tapi bertahan dalam sholatnya melanjutkan sholatnya ketika Umar ditusuk Pak, waktu sholat subuh itu tetap sampai selesai nggak mengutus sholatnya itu sampai khusyunya udah puncak mencap tinggi setelah selesai sholat baru pada digotong udah bersimbah darah. Itu Rasulullah, itu sahabat yang dipanah, berapa kali panahan, sholatnya sampai bertahan Karena menyimak, apa e, menghayati bacaannya 100 ayat kan, gak diputus sholatnya, itu khususnya udah puncak Dan Rasulullah sampai baca Al-Baqarah, Ali Imran, Anissa Al-Ma'idah dalam satu rakaat, berarti udah puncak khususnya Sudah gak memikirkan kaki, gak, udah, ya, ya itu khususnya udah luar biasa tingkat makhluk tinggi Kita baru juga selembar kan, mengingat imam, udah pegal ini ya Berarti itu ya itulah standarnya kita. Nah, kita minimalnya apa? Ya, kita mendengar ada fatwa dari ulama Saudi. Minimalnya kita itu sadar. Kita sadar kita itu lagi sholat Kita lagi ruku, kita sadar ini lagi ruku. Kita menghayati bacaan ruku, subhanallah subhana rabbiyal alazim, subhana rabbil azim. Dalam hati kita, oh Allah yang Maha Agung. Jadi ada keserasian antara lisan, hati dengan pikiran pikiran kita sadar, kita lagi sujud kita lagi sadar, jangan sampai kita sujud tapi pikiran itu ada di mall, ada di pasar ibu ya, tapi gak sujud kok ada di pasar lagi beli-beli barang ini barang, ya nah, itu gak usuh kita lagi berdiri, tapi kok pikirannya ada di, misalkan di dapur ya lagi uh, lihat liatin uh, bumbu atau misalkan, jadi enggak, kita lagi sujud pikiran kita lagi sujud juga kita lagi ngerti, ini lagi sujud Kudu, bacaan dengan hati itu disinkronkan jadi apa, kita membaca hati ini kita mentadaburi Memahami Kita baca al-fatihah ya, Hati ini juga mengetahui Ketika Malik Yomidin Yang merajani hari pembalasan Hati itu Sambung ya, Menyambung dengan lisan Yang sampai lisan kemat kami Tapi hati itu di mana-mana Nah ini ini Intinya tidak usul Intinya usul yang ringan Kita sadar Dalam keadaan sholat kita, kita kita sadar kita lagi baca, kita sadar lagi ruku, kita menyadari. Biasanya di sholat itu nggak menyadari kita itu berjamaah terus atau sholat tiba salam, udah. Ya, Tiba-tiba kayak uh, pikiran itu balik lagi gitu ya. Aja yang tadi kayaknya melayang-layang mana? Ya. Jadi di, diikat pikiran itu uh, dalam sholat terus, ya sadar terus gitu. Nah, ini, ya. apakah boleh menggunakan nama orang? -orang? untuk bayi, maka ini untuk kiyat-kiyat uh, ibu kiatnya pahami bacaan bacaan sholat ini, dia untuk membantu ya pahami bacaan, seluruh bacaan sholat dari mulai al-fatihah, sampai at-tahiyat itu harus paham pak harus paham bukan berarti harus sampai artinya tapi harus paham, maksudnya begini meskipun tidak tahu arti secara langsung ya, paham yang kita baca, apakah boleh menggunakan nama untuk bayi, at ya itu artinya hamba at-ta'ullah, hamba Allah betul yang apa hamba Allah bukan ya, kalau hamba Allah Abdullah ibu ya kalau pakai ini ya e, pakai a ya alpaullah itu pemberian Allah artinya ya a ya pakai alpaullah pemberian tapi kalau pakai ain ya alpaullah ini berarti yang taat kepada Allah nah ini saya cari di sebuah nama memang ada yang membolehkan alpaullah Allah ta'ala. Tapi kalau bisa cukup aja Atha ya, jangan pakai Allahnya Karena itu nama seorang tabi'in besar namanya Atha. Atha bin bin apa bin Rabi'ah, apa bin Rabi'ah. Bin Rabi'ah, Atha bin Rabi'ah seorang mufassir. Ya, kalau mau Atha aja. Ya, atau bukan hamba Allah, Bu ya. Kalau hamba itu Abdullah. Ya, kalau Atha Allah itu artinya pemberian Allah. Ini boleh-boleh saja nama disandarkan kepada Allah asalkan maknanya betul pemberian Allah ya ataupun hamba Allah ya itu yang lainnya. Sedikit pertanyaan mengenai tarbihah uh, anak uh, menjelaskan bahwa lebih baik anak dimasukkan pondok ketika akan SMP apabila anaknya wanita atau akwat apakah diharuskan untuk memasukkannya ke pondok sedangkan apabila kita berada di sini di Qatar insya Allah banyak pendidikan mengenai akidah dan dini. Iya, jadi intinya tidak ada keharusan buku pondok dalam terbia anak itu. Kalau kita mampu sendiri menterbia, maka lebih aktif dengan orang tuanya. Eh, dengan orang tuanya. Dan di sini yang lebih aktif adalah dididik dengan orang tuanya. Tetapi kalau orang tua tidak sanggup karena kesibukan, karena yang lainnya, ya, akhirnya dia lalai kan, eh, karena sibuk orang tuanya dua-duanya, maka yang lebih selamat adalah dititipkan di pondok. Eh, kenapa di pondok? Supaya lebih intensif. Dalam masalah tarbiyahnya, akidahnya digembleng. Tapi kalau menjamin anak kita dengan kita bisa lurus ya. Kadang kan anak kita ada tiga, ada empat, ibu ya Kita sibuk Nah, bisa enggak menjamin anak-anak kita lurus semua dalam akidah ya? Bisa kita kontrol semua hafalannya Nah, kalau bisa, Alhamdulillah itu fabi'ah wa ni'mah. Lebih baik dengan kita Ya itu ya Sampai sampai anak perempuan, sampai kita nikahkan Kita didik tarbiyah, sampai solehah Sampai nikahkan, sudah selesai tanggung jawab kita Nah, tapi kalau kita Nggak sanggup untuk hal itu, apalagi Cita-citanya anak kita pengen jadi hafidz hafal Quran hafid, Kalau dengan orang tuanya kadang susah Susah anak itu Kalau untuk dicetak jadi hafal Quran Kalau semua orang lain, makanya para ulama itu Lebih bawa anaknya kepada Yang lain, seperti contohnya Ya eh, apa ada seorang ulama dia bawa anaknya itu kepada temannya padahal ya, dia juga ulama eh, supaya apa digembleng lebih eh, ini lagi biasanya kalau dengan orang tua agak pilih-pilih kalau misalkan diajarkan hafalan apa ya kan? karena manja. Tapi kalau orang lain kan dia takut dia ya, kan intensif. Nah, jadi intinya ibu ya, ini kalau eh, bisa bisa ibu mendidik anak-anak ibu dinnya, idinnya, akidahnya lurus ya, adab-adabnya insyaallah itu lebih bagus dengan ibu apalagi anak ahwat perempuan dan sampai nanti dia balik kemudian nikahkan itu lebih uh, abdol ya langsung uh, dengan tanggung jawabnya pada suaminya. Nah tapi ini kalau dia nggak sanggup maka lebih abdol ke ponokan. Dan kapan waktu yang pas buat ke pondok itu, ya saya pernah mendengar seorang syekh dari Saudi seorang dai dia mengatakan itu ketika sudah mulai dia e, menginjak e, apa, tamiz ke atas, jadi maksudnya e, menjelang balik atau juga pas balik lebih bagus yaitu SMP kalau kita itu. Jadi kalau anak-anak SD itu masih butuh bimbingan dengan orang tuanya kasih sayang kedekatan, kalau SMP sudah mulai dia untuk dewasa ya untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Ini lebih bagus kalau untuk e, masuk pondok itu tingkat-tingkat SMP ya dari SMP itu lebih dia nanti dewasa lebih dia bisa merawat dirinya yang lainnya ya. Jadi ini intinya begini aja ya, ya. kalau anak-anak yang kita, yang yang kita apa yang kita bisa untuk memanajenya maka lebih afdol intinya begitu. Kalau tidak maka ke pondok. Bukan harus ke pondok enggak Bu, enggak ada kata-kata wajib ke pondok. Yang penting anak kita dididik dari akidah yang sahih ya, ditarbiyah. Nah, ini ke pondok tuh karena enggak mampu, solusi karena enggak mampu ya. Dia bisa kondusif kalau di pondok ya. Kalau apalagi menginginkan ingat hafal Quran ini perlu ke pondok. Kalau untuk orang tuanya susah, susah sekali susah ya, tidak menjamin. Ya, misalkan misalkan anak ustaz juga kadang semuanya kepondokin kayak Ustaz Zainal, Ustaz Bu Haidar ini kepondokin semana anaknya Ustaz Jaji Haji juga kepondokin semua. Karena ya dengan orang tua beda, akhirnya beda intinya ibu Nanti apabila seorang kakak menunggu hidup adiknya menunggu adik, oh menanggung, lalu berniat membiayai kuliah dengan niat agar si adik bisa mandiri, bagaimana hukumnya? Menanggung hidup adiknya, ya bagus, ya menanggung hidup adiknya ini pahala besar. Lalu berniat membiayai kuliahnya, ini pahala besar ibu ya. Si adik bisa mandiri, nah, hukumnya, kalau memang nggak ada punya nggak punya bapak lagi dan anak laki-lakinya cuman kita, misalkan, maka tanggung jawabnya pindah kepada kita. Dan ini kewajiban akhirnya ibu. Membiayai adiknya sampai memuli uh, di, apa dikuliahkan sampai mandiri ini kewajiban kita. Kalau enggak ada bapak, kalau ada bapak, nah ini ta kita. Apa ta ini tambahan pahala. Kalau masih punya bapak tapi bapaknya itu kurang mampu kita membantu, nah ini bukan kewajiban tapi ini tambahan buat pahala kita. Oh kita-kita kita membantu enggak berdosa sebenarnya karena masih punya bapak. Tanggung jawabnya bapak. Tapi kalau udah enggak punya bapak, tanggung jawab kita. Kakaknya. Pindah kakaknya apalagi kalau laki-laki. Ini pengganti bapak kalau laki-laki, ya kalau laki pengganti bapak, ya, kalau katanya perempuan maka minta izin mas suaminya, boleh nggak saya bantu adik saya nggak mampunya, harus minta izin sama suaminya karena itu harta suami, nah, suaminya bagus boleh ya bantu nggak apa apa kita bantu, nah, dikuliahkan sampai mandiri itu pahalanya besar ingat di si Allah Subhanahu Wa Taala ya, subuh kesiangan saya sholat subuh kemudian sunnah di akhirnya atau lebih baik tanpa sholat sunnah ya jadi boleh uh, ketika kesiangan tidak sempat sholat qobliyah subuh ibu ya maka lebih dahulukan apa dulu ya sholat subuh ya, subuh lalu setelahnya itu adalah sholat sunnahnya ini juga tidak boleh keseringan ingat kadang-kadang kadang-kadang ya kadang-kadang jadi boleh sholat sunnah setelah subuh untuk mengkodok sebelum subuh dengan syarat ini karena memang tidak dijadikan kebiasaan ya waktu-waktu tertentu. Kalau kebiasaan ini enggak boleh. Ini dilarang kalau dibiasakan terus salat uh, subuhnya setelah subuh terus ini enggak boleh karena nanti jadi bada subuh akhirnya. Ya, salat tiba-tiba saya terlupa surat yang saya baca di tengah-tengah surat yang panjang, apa yang harus saya lakukan? Kalau lupa ya, kalau lupa sudah kalau dia bisa mengingat lagi dia diam sebenarnya apa diulang ke belakang sedikit ayatnya. Kalau ingat lang langsung. Tapi kalau enggak ingat mandek sudah langsung ruku. Ya, kalau sudah pertengahan enggak usah ganti dengan surat yang baru. Kecuali kalau pas lagi awal, pas awal baru satu ayat dua ayat lupa. Apa ini? Wah, sudah ganti surat yang baru. Tapi sudah pertengahan apalagi ayatnya sudah sampai 4 5 atau ayatnya 20. Nah, ya diulang sebentar ibu ke belakang. Biasanya akan nyambung lagi. Misalkan diulang dua ayat ke belakang masih mandek juga, masih mandek juga ya sudah langsung ruku. Dan itu terjadi di imam-imam misalnya. Saya juga pernah mengalami gitu kangen panjang, oh, mandek kan, diulang lagi nggak ada yang ingatin, karena nggak ada yang apa di belakang. Ada saya juga berubahnya apa yang baca, oh, sudah ruku saja, ya gitu, nggak eh, apa-apa itu ya, apa namanya biasa, nama manusia ya ada lupa, ada tempatnya lupa dan kesalahan. Jadi intinya ya kalau ayatnya masih baru, ayat-ayat awal, maka ganti surat yang baru. Kalau ayat itu sudah di pertengahan, maka langsung rukuk saja tidak mengapa, tidak berdosa Kecuali kalau Al-Fatihah, Al-Fatihah enggak boleh tarung. Lupa sama Al-Fatihah pertengahan, itu jangan lupa. Oke, dia harus selesaikan Al-Fatihah itu, enggak boleh lupa. Allah alam besar di sini. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.